Halo Tony Halo, selamat siang Iya, selamat siang s a l a makan komentar、ya. Anda, Pak Jadi Wikileaks itu sebenarnya ngobrol-ngobrolan santai para diplomat-diplomat yang dipakai k a w a n Jadi, kalau menurut saya sih mungkin a d a benarnya mereka hanya dengar selentingan atau gimana gitu Tapi kalau dia dibilang Pak SD n y u r u b i n mata-matain dia punya lawan politik sih Saya kira SD nggak sempurna itu s a m p a i n dia mau n y u r u h orang juga dia d i a m d i a m Kan di sekitarnya itu kelihatan kawan bisa jadi lawan gak mungkin itu loh Kalau masalah dia lindungi, saya kira itu relatif ya bisa benar atau bisa salah Nah di, maja, di, di koran di e d g sendiri ini itu bukan, bukan ini Bukan apa koran murahan kalau di Melbourne Makanya kemarin ada salah satu pejabat demokrat bilang itu itu koran murahan gak Di a t n s itu National Melbourne Inspector gitu loh Jadi gak sembarangan juga Setahu saya media barat itu juga gak akan ...menurut cerita yang kayak orang sini lebih parah kalau orang sini sebenarnya. Ya, saya kira ini udahlah, biasa aja lah. orang sini. Terima kasih, Pak Tony. Kemudian Pak Dibial, selamat siang. Selamat siang, Bu. s i l a k a n Pak. Ya, itu hak otoritas presiden sebagai kepala negara ya, Bu, ya. Sebagai eksekutif ya、uh, dari pihak、uh, negara untuk melihat mana orang-orang yang akan menggulingkan kekuasaannya... Baik dengan cara material maupun dengan cara politik Ataupun dengan cara apapun Itu haknya dia gitu Jadi、uh, Wikileaks itu tidak boleh campur tangan berkenaan dengan pemerintahan suatu negara Itu yang paling penting Karena negara, tiap negara kebijakannya bisa beda Dan dia tidak bisa menyamakan antara negara Australia dengan negara Indonesia Kata orang kan bilang lain ladang サンプララン、サンドポ、ライディカンや、サンプラ、オランヤ、ジュトバラシ、サンジティパギオバッジョマチヤンサマチヤンバー。サンプラザー。 Bukannya tidak bisa, di, bisa dipercaya Tapi ini cukup bisa dipercaya ya. Jadi memang Kalau begini harus dibuktikan、nah. Oleh yang bersangkutan、nah. Apakah memang Berbuat seperti begini Karena Pak Yusril kan sudah bilang Dia sendiri merasa dimata-matai Terus kita lihat juga kasus-kasus Seperti century Terus p a n s u s pajak yang macet Gayus n a a kasusnya juga terkatung-katung Tapi buktikan Semuanya harus dibuktikan Bapak Gayus itu bongkar Habis century juga dibongkar nah, baru disitu perlihatan bahwa memang tidak terlibat itu a j a makasih terima kasih Pak Joni, selamat siang s i l a k a n Pak komentar Anda saya pikir Pak, daripada capek-capek ini buktikan saja, kalau memang tidak benar tetapi bagaimanapun m b a k kata p e p a t a h ya tidak ada s a t a l a u tidak ada barah atau apinya sekarang buktikan saja apinya, barahnya dimana dan sebesar apa apinya itu saja Terima kasih, Pak Joni.、Uh, selamat siang, b a g u、uh, s s i a ya? ya. ya. Silakan, Pak.、Uh, begini, di luar benar atau salah itu komentar dari internasional yang dipilih.、Uh, terlepas dari itu, yang mengerti situasi negara ini adalah、uh, presiden ya, mengenai segala keputusan dia、uh, ya, untuk pengamanan nasional. Ya saya rasa di luar beneran atau salah dia yang mengerti, dia yang punya informasi seperti itu ya Sebab kalau uh, apa, uh, pengusaha yang juga tidak, di, tidak ditervensi seperti itu juga mafia-mafia、uh, hukum dan lain sebagainya Republik ini bubar gitu, ujung-ujungnya ada orang-orang yang mengendaki revolusi seperti itu ya Uh, jadi menurut saya sih itu kebijakan presiden untuk pengamanan negara ini, seperti itu. kalau masalah i n t e g r i t a t dia, kita bisa lihat kok,、hmm. uh, apa namanya desanya aja juga、uh, terlibat korupsi、hmm. dia tetap, dia tindak seperti itu ya tapi untuk pengamanan negara ini ya, dia lihat mungkin dampak sistemik, b i l a hal ini tidak dilakukan pengamanan seperti itu ya sah-sah aja seperti itu, dia Presiden kita kok yang ngerti negara ini、uh, bagaimana situasi kondisinya seperti itu, terima kasih Selamat siang Bapak Paulus Selamat siang Ibu、Silahkan. Ya, menurut dari berapa b e sumber berita-berita di w i k i l i k itu tidak dibuat oleh orang sembarangan di k e d u t a a n Bu dan laporan yang masuk diketahui dan d i s e t u j u i oleh duta besar yang bersangkutan secara logika, isi laporan tersebut dapat m i n j a w a b k a n dan disinilah perlu pembuktian Atas kebenaran berita tersebut Apakah dari pihak Mikilik yang salah dalam menangkapi berita tersebut Atau berita tersebut didapat dari orang yang berkepentingan dalam pemberitaan tersebut Dan menurut kami b u terlalu mahal apa yang dipertaruhkan o r a n g SBY Kalau benar berita itu tersebut benar adanya, terima kasih Baik, terima kasih Pak Paulus Pak f r e d i selamat siang Ya,、uh, saya mau kasih komentar Sebenarnya berita ini kan sudah lama ya Kalau kita lihat t a n g g a l k e j a d i a n i t u pun sudah lama. Jadi saya kira ada unsur-unsur politik sih, tapi memang koran DH i itu adalah salah satu koran kayak Kompas kalau di Jakarta. Nah kalau yang di Sydney itu juga termasuk kayak Kompas gitu loh. Saya kira mereka juga n gak g sembarangan, bukan perusahaan kecil. Cuman saya mikir-mikir lagi kalau Pak SBE juga minta mata-matai usil oleh BIN, masa sih、uh, lugu itu tuh SBE? Dia kalau mau mata-matanya wajar-wajar aja tapi jangan pakai BIN, pasti-pasti ke orang lain. gak mungkin lah, dia, karena di sekitar-sekitar dia itu pasti banyak musuhnya super hati-hati lah, terus kalau kayak Pak TK a i Pak TK a i itu bikin ini itu sebenarnya pasaran untuk buat diserang bagi dia, bagi Pak SBY jadi kita n gak g tau h lah yang b e n e r yang mana cuman memang Australia kadang-kadang resep sih t e m a kasih baik, terima kasih Pak Fredy, d Pak d a n i s e l a m a t siang, Ye, siang mbak. silahkan、eh, komentar iya, saya、mbak. cuman opini aja artinya gini, kalau berita itu s、uh, a l rakyat yang melihat, mendengar itu sulit untuk membuktikan lah apakah berita itu benar ataupun tidak cuman yang sebagai rakyat saya rasakan adalah memang ada pembiaran pembiaran kasus kenturi pembiaran kasus gayus terus perut babi gengut di polisi itu gak pernah mereka ungkap dengan sungguh-sungguh seharusnya itu jadi、e, target utama dalam Pemilik kilis ini Buka dong sekarang Usut dong sekarang Biarkan rakyat semua tahu Biarkan rakyat membela SBY Dengan cara SBY melakukan sesuatu tindakan yang nyata Pasti, bongkar semua secara terangparan Jangan didiamkan terus di, di, di, di, diendakkan seperti ini Demikian, terima kasih ya Baik, terima kasih Pak Dhani Pak Adi Nugraha, silahkan penawasan terakhir Bapak Terima kasih Menurut saya, semua informasi itu,、uh, media mengeluarkan informasi, pasti ada dasarnya, pasti ada、Se、level kompatnya, Australia mungkin kompat mengeluarkan berita pasti ada dasarnya Nah, pengeluaran berita ini negatif atau positif, saya rasa ini negatif untuk bangsa Indonesia Dan kalau, i、nah, n harga di pembiaran, semalam saya nonton Pak s b y t i d a k Saya Masih banyak keruan lainnya yang saya harus uruskan, saya tidak mau emosi menanggapi ini. Tapi itu adalah pernyataan yang tidak t e g a s Menurut saya kalau memang itu negatif, harus dibantah. Atau enggak, masalah a n menganggap itu akan benar, berita itu. Kalau tidak dibantah, tidak. Disangkau ke Australia, Australia juga akan menanggap g itu benar. Begitu saja menurut saya. teman. -teman. Baik, terima kasih Pak Adi.